Mari kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumid din amma ba'd Ahkamut tabarru Hukum-hukum tabarru InsyaAllah akan kita belajari pada bab yang kesembilan ini dengan judul Babu Mantabar Raka Bisa Jarotin Hajarin Wanahwi Hima Bab Barang Siapa Yang Ngalap Berkah Mencari Keberkahan Bisa Jarin terhadap pohon awhajarin atau batu wa nahwi hima dan yang semisal keduanya jadi seolah-olah kalimat ini belum selesai butuh jawaban karena kekatnya ini adalah sebuah pertanyaan, apa hukumnya orang yang ngalap berkah terhadap pohon atau batu atau yang semisal keduanya. Jawabannya, musyrikun. Jadi seolah-olah kalimat sempurnanya adalah huwa musyrikun. Mantabarroka bisyajaratin awhajarin wa nahwihima huwa musyrikun barang siapa yang ala berkah terhadap pohon atau batu atau yang semisal, dan yang semisal keduanya maka dia telah menyekutukan Allah begitu lengkapnya satu kata kunci yang perlu kita pelajari adalah tabar roka Tabar Roka, Ya Tabar Roku, Tabar Rukan Dalam bahasa kita ngalap berkah, cari berkah Tabar Ruk Ini Diambil dari jadi Tabarruk ini maknanya adalah Tafa'ul minal barakah Yaitu Tolabul barakah Itu makna Tabarruk Tolabul barakah mencari keberkahan. Itu makna tabarruk. Secara bahasa diambil dari kata burukun atau birkatun. Apakah Birkatun itu Birkah itu adalah Majma'ulma Birkah Itu adalah Tempat sumber Air Tempat sumber air Dan ciri khas sumber air itu ada dua, kalau dibandingkan dengan yang bukan sumber air yaitu saluran air. Yang pertama dari sisi banyaknya air, dan yang kedua dari sisi tetapnya air tersebut. Kalau sumber air itu banyak, jauh lebih banyak daripada air yang berada dalam salurannya. Dan juga demikian dari sisi tetapnya kalau sumber air maka memancar terus-menerus dalam waktu yang lama biasanya. Tapi kalau saluran itu dia suplaian saja dari dari apa? Dari sumber air. <tuh> Dengan demikian ciri khas barokah dan ciri khas tabarruk itu tidak terlepas dari dua ini ngalah berkah itu mencari keberkahan, sedangkan keberkahan diambil dari berkah tadi ciri khasnya dua yaitu kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan teru itu kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan itu Oleh karena itu secara syar'i talabul barakah talabul khair al-kathir wa talabu thabatihi waluzumihi meminta mencari kebaikan yang banyak dan meminta atau mencari keba tetapnya kebaikan tersebut enggak banyak tersilang dalam waktu sekejap banyak dan tetap demikian pula jika barokata, barokah eh, jika tabarok diambil dari buruk, buruk itu menderumnya onta menderum yaitu onta menderum misalnya itu buruk dikatakan onta menderum karena dia tetap berada di tempat itu enggak mau berdiri enggak mau pindah Itu secara bahasa ya biar memudahkan makna secara syariat tadi istilah syariat tadi Talabul khairil katsir wa talabu tsabatihi waluzumihi itu secara istilah syar'i mencari atau mohon kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut baik sehingga mari kita biasakan di dalam memohon masalah-masalah duniawi misalnya mohon atau mohon ilmu yang bermanfaat ilmu syar'i minta diberkahi ilmu kita memohon masalah rezeki minta agar rezeki kita diberkahi Sebagaimana dalam hadis, Allahumma akthir mali wa waladi wa li fi ma a'thaitani. Contoh doa dalam hadis yang sahih. Ya Allah, barik berkahilah pada hartaku dan pada anakku. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, perbanyaklah. Allahumma akzir mali. Ya Allah, perbanyaklah hartaku wa waladi dan anakku. Bukan hanya itu, diteruskan dengan dan berkahilah pada seluruh anugerah yang Engkau anugerahkan kepadaku. Wa li fi ma Punya Anak banyak saja Tanpa diberkai oleh Allah Malah justru bisa jadi malah petaka. Yang satu jago mabuk Yang satu jago zina Yang satu jago merampok Yang satu duraga ke orang tua Yang satu tambah pusing orang tuanya sama-sama punya rezeki gaji 1 juta tiap bulan Tetang A dengan tetangganya B sama-sama gajinya 1 juta sama-sama di karyawan di satu kantor yang sama perusahaan yang sama tetapi yang si A ini suka berdoa agar rezeki yang dianugerahkan kepadanya diberkahi oleh Allah, si B tidak perhatian kepada keberkahan Tidak pernah berdoa Maka bisa jadi Allah Jadikan rezeki yang satu juta Ada di tangan A tadi Bisa jadi Allah berkait dengan keberkahan Yang sangat luas Sehingga dengan satu juta Bisa berbuat banyak kebaikan Yang satu dengan satu juta Utangnya menumpuk Jangankan untuk sedekah untuk bayar utang aja enggak bisa, bahkan utangnya untuk barang-barang yang haram dibeli misalnya. Tidak ada keberkahan yang banyak pada hartanya. Maka mohonlah, banyak-banyak mohon keberkahan pada ilmu yang Anda dapatkan, keberkahan pada amal saleh, keberkahan banyak-banyak berdoa Barakallahu Fikum dengan menghayati makna ini makna keberkahan ini bukan sekedar yaitu uh, untuk sopan-sopannya lisan atau untuk refleks lisan saja jadi doa-doa jazakumullahu khairah doa-doa jazakillahu khairah itu bukan untuk uh, penghias bibir tapi benar-benar itu diupayakan muncul dari ketulusan hati keikhlasan hati dan mengikuti sunnah rasulullah saw membalas kebaikan dengan kebaikan pula diantara bentuk kebaikan adalah berdoa mendoakan termasuk salam assalamualaikum jangan refleks lisan saja tapi fahami maknanya apa makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa maknanya Sekali-sekali luangkan waktu Untuk membaca syarahnya secara lengkap Dari ini Saya sudah menulis Artikel Tentang e, Makna Secara detail Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sebagian permasalahan fikih terkait dengan ucapan salam Sekali saja seumur hidup Kalian Anda Luangkan waktu untuk mempelajari itu Kan kepakainya berkali-kali. Berapa kali Anda dalam sehari mengucapkan salam? Dalam sholat. Juga demikian adalah apa namanya ketika masuk rumah. Masuk kos-kosan. Nah ini. Jadi ilmu-ilmu yang kepakainya berkali-kali itu luangkan waktu. Luangkan waktu. Luangkan waktu karena di situ bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ulama menyatakan bahwasannya tidurnya orang yang berilmu itu bisa dapat pahala, karena dia tidur dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan niat yang benar dan cara yang benar itu ada pada ilmu syar'i tentang itu dan Jangan anda remehkan doa-doa yang singkat seperti ini. Assalamualaikum, jazakumullah khairah dan seterusnya. Barokallahu fiqum. Jangan anda remehkan. Bisa jadi selama ini anda banyak selamat dari musibah ini, musibah itu. Padahal hampir saja anda kecelakaan, hampir saja anda begini dan begitu kena bahaya begini. Tapi selalu banyak selamat. Bisa jadi ini buah dari kalian suka, Anda suka mengucapkan salam dan membalasnya. Keselamatan, doa keselamatan. Maka jangan diremehkan akan hal ini. Baik, berikutnya. Al-Quran rahmani wa Rahimahkumullah. Di dalam dalil. Baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dinyatakan bahwasanya keberkahan itu dari Allah Jalla wa ala Dan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang memberkahi, menganugerahkan keberkahan kepada makhluknya secara hakiki. <tid> Tidak ada seorang pun selain Allah yang mampu memberkahi. Ya, maka ungkapan-ungkapan orang awam ini jelek-jelek ngecekeni misalnya, ini jelek-jelek berkahi, ini jelek-jelek tinggalkan yang seperti itu tinggalkan yang seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tabarokalladhi nazal al-furqona ala abdi ini dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah lah sang pemberi keberkahan yang hakiki juga demikian Tabarokalladhi biaidhi ilmulk juga demikian obarok na'alaihi wa'ala ishaq tadi surat al-furqon ayat 1 surat al-mulk ayat 1 dan surat yang lainnya <tuh> Dan ikhwan filah rahimahni wa rahimahkumullah Keberkahan Tabarruk itu Ada yang syar'i Masyru' Dan ada yang memnu' Ngalab berkah itu ada yang disyariatkan Dan ada yang terlarang Yang disyariatkan yang bagaimana ada dua syaratnya yang pertama terdapat dalil syari'. Bahwasannya Suatu zat Atau Sesuatu yang lainnya Itu sebagai perkara satu zat atau satu sifat sebagai satu perkara yang diberkahi yaitu mubarak. Ada dalil syar'i-nya bahwasanya sesuatu zat atau suatu sifat itu sebagai sebuah perkara yang mubarak yaitu yang diberkahi. Dan ada yang menambahkan pada syarat yang pertama ini atau terbukti secara sebab kodari. Yang halal tentunya. Hanya saja tambahan seperti ini, Wallahu ta'ala alam sohab, hmm, dalam banyak penjelasan ulama tidak disertakan. Karena memang kalau sesuatu itu sudah terbukti secara kodari yang halal, maka tidak dipersisikan oleh orang yang berakal sehat. Haus minum air jadi hilang, kemudian hujan pakai payung, itu kan sebab-sebab kodari yang halal yang kalau sudah seperti itu enggak ada satupun orang yang berakal sehat akan berselisih pendapat yang menjadi perseteruan antara musyrikin dan muwahidin yang menjadi pertentangan itu kan yang terkait dengan ya, sesuatu yang bukan sebab disangka sebagai sebab sehingga tergantung hatinya kepadanya ngalap berkah, ngambil sebab untuk mendapatkan keberkahan padahal itu sebab palsu dikatakan ini minuman yang berkah, ini yang yang diberkahi maksudnya ini minuman yang berkahi ini zat yang diberkahi ini sisa minuman Pak Yai yang diberkahi padahal enggak ada dalilnya nah maka dari itu kalau antum dapatkan pada penjelasan yang lain atau kitab yang lain kemudian dapatkan hanya kalimat yang pertama itu saja itu maksudnya bukan berarti menafikan kalimat yang kedua yaitu apa bahwasanya ditambahkan atau terbukti secara qodari yang secara sebab qodari yang halal. Karena keberkahan yang biasa dibahas dalam bab-bab tabarruk dalam kitab-kitab tauhid itu keberkahan yaitu kebaikan yang banyak dan tetap yang khusus yang spesial. Bukan sekedar kebaikan atau manfaat saja. Kayak eh, manfaat apa minum air manfaat lapar makan manfaat kebaikan yang seperti itu bukan yang biasa-biasa-biasa biasa seperti itu orang umum pun enggak akan mengatakan biasanya enggak akan mengatakan oh dia sedang ngalah berkah ternyata ketika dilihat cuman sarapan pagi ayo ngalah berkah yuk ke warung Indomie keberkahan itu bukan asal kebaikan yang biasa dibahas di kitab-kitab tauhid itu tetapi kebaikan yang plus yang spesial yang apa namanya melebihi dari kebiasaan yang khusus yang biasa dibahas seperti itu walaupun enggak menafikan namanya apa namanya sarapan pagi di warung ini dan itu ya Seseorang mendapatkan manfaat, seseorang mendapatkan kebaikan lapar jadi hilang dan seterusnya itu enggak menafikan seperti itu, cuman biasanya itu tidak disebut dengan ngalah berkah ngalah berkah jadi ngalah berkah itu lebih kepada kebaikan yang banyak dan tetap yang khusus itu seperti sama-sama air putihnya ini air zam-zam ini bukan sama-sama menghilangkan hausnya tapi ini ada plusnya keberkahan plus yang Allah nugerahkan padanya, spesial yang ada dalam dalil, bisa menjadi obat, dan seterusnya. Seperti itu. Nah itu, keberkahan yang plus, yang seperti itu, itu butuh dalil. Butuh dalil. Kemudian, syarat yang kedua, meyakini bahwa yang memberi keberkahan adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwa zat yang diberkahi, sifat yang diberkahi itu hanya sebab saja penyebab berpengaruhnya sebab hanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi intinya namanya keberkahan. Namanya tabaruk yang syari, yang masyroh adalah ngalah berkah atau mencari dan atau mencari keberkahan dengan sesuatu yang memang secara dalil ditunjukkan bahwasanya sesuatu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalilnya. Dan yang kedua, keyakinan bahwasannya yang berkah itu Allah, bukan zat itu sendiri yang memberkahi. Itu hanya sebab saja. Tambahkan yang ketiga, supaya tidak terjatuh dalam yang terlarang, yang sesuai dengan syariat, adalah cara mencari berkahnya sesuai dengan tuntunan syariat. Cara mencari berkahnya sesuai dengan tuntunan Syariat, bukan cara mencari keberkahannya itu tidak sesuai dengan syariat Walaupun barangnya ada dalil yang menunjukkan itu diberkahi oleh Allah Tetapi kalau caranya salah ya enggak disyariatkan, caranya bid'ah ya enggak disyariatkan Misalnya ngalap berkah kepada orang-orang soleh, orang-ulama -orang, eh, yang solehin, itu caranya ya duduk di majelis ilmunya, minta fatwanya, mendengarkan tausiyahnya, mendengarkan ilmunya difahami dengan baik ilmu yang benar maksudnya kemudian diamalkan itu ngalap berkah yang benar kepada orang-orang ulama yang solehin. Bukan dengan masih sisa minuman Pak Ustadz, Pak Kiai, begitu selesai kerebutan. Bukan. Ada enggak yang kayak gitu? Ada. Bahkan mungkin ada pecinya Kiai Pulan yang sudah meninggal dunia, yang Kiai besar ini dilelang dengan harga sekian karena mengandung keberkahan. Ini bajunya pahlawan revolusi Fulan Atau raja Fulan Berkahi Bukan begitu Bukan begitu Jadi barangnya Untuk dikatakan Sesuatu yang diberkahi Dengan keberkahan Atau kebaikan yang spesial tadi itu butuh dalil, kemudian caranya juga butuh dalil cara mencari berkahnya, dan yang berikutnya apa? keyakinannya harus benar, bahwasanya yang berkah itu Allah bukan barang itu, bukan orang itu dan seterusnya, bukan selain Allah. <tuh> Ini barangkali banyak loh praktek-praktek yang keliru di keluarga-keluarga di tengah-tengah masyarakat anaknya sakit dicuci tombak pusaka bapaknya atau kakeknya airnya diminum berkahi salah kemudian uh, ujian biar lulus ziarah ke makam kakeknya yang dulu waktu hidupnya dikenal sakti katanya untuk diusap-usap pusaranya terus diusapkan ke apa kepalanya biar encer otaknya nah ini ini salah yang seperti ini atau kemudian Umrah haji ke Mekah kemudian ngalah berkah dengan cara-cara yang salah bawa batunya kemudian nanti dibawa sampai ke Indonesia diusap kepada anggota tubuh yang sakit, atau ketika anak sakit ditaruh di sebelahnya. Ini salah yang seperti ini. Caranya salah juga tidak ada dalil yang menunjukkan batu itu diberkahi dalam sehingga bisa apa menyebabkan apa sehingga menjadi obat bagi penyakit tertentu ini dan itu. Baik. rahimani Di antara bentuk-bentuk tabarruk yang disyariatkan banyak sebetulnya ada yang terkait dengan yaitu tempat, ada yang terkait dengan perbuatan, ada yang terkait dengan waktu, ada yang terkait dengan makanan, minuman, ada yang terkait dengan apa, eh zat tubuh manusia misalnya yaitu tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarok yang terkait dengan perkataan dan perbuatan misalnya membaca Al-Qur'an, salat, makan dengan berjamaah tabarok dengan tempat misalnya itikaf di masjid tinggal di Mekah, Madinah atau Syam, tabarok dengan waktu misalnya Semangat beribadah di malam Leletul Qadar, banyak berdoa di waktu Sahur dan seterusnya. Tabaruk dengan makanan minuman, misalnya memakai e, meminum matu dan air zam-zam, habat sauda. Adapun tabaruk dengan Zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, berubut ludahnya e, dan yang lainnya. Baik. Cuman perlu difahami untuk tabarruk eh, yang terkait dengan sesuatu <tuh> terkait dengan tubuh manusia maka ini Tabarruk yang seperti ini yaitu kalau terkait dengan para nabi para rasul maka tabarruk jenis keberkahan yang Allah anugerahkan kepada mereka ini adalah keberkahan dhatiyah keberkahan dhatiyah Artinya Allah jadikan jasad Nabi Ibrahim AS diberkahi. Allah jadikan jasad Nabi Nuh AS diberkahi. Allah jadikan jasad Nabi Isa, Nabi Musa AS diberkahi. Jadi kalau maksudnya bagaimana? Kalau seorang tabarruk dengan hmm, seorang sahabat, bagaimana dalam riwayat e, para sahabat sebagaimana dalam riwayat yang diberikan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari para sahabat mereka bertabaruk dengan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu hidup dahulu bertabaruk dengan rambut beliau ini karena memang ada dalilnya ini Muslim dan dalil Muslim riwayat Imam Muslim dan Bukhari karena memang ada dalilnya Maka kita tetapkan yang ada dalilnya. Seperti misalnya keberkahan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dalilnya dalam surat Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan ayna ma kuntu. Keberkahan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, dalilnya surat Hud ayat 48. Jadi ada dalilnya. Adapun Pak Yai itu, adapun enggak ada dalilnya untuk keberkahan jenis zat karena keberkahan keberkahan jenis zat tadi keberkahan zat tadi keberkahan yang Allah nukeran kepada zat maksudnya itu khusus untuk para nabi dan para rasul alimu salatu wassalam selain mereka tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberkahi zatnya oleh Allah taala, enggak ada dalilnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya tidak ada dalil yang menunjukkan badan-badan mereka diberkahi oleh Allah taala. Karena keberkahan zat, keberkahan yang Allah anugerahkan kepada zat maksudnya itu hanya khusus untuk para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Coba lihat para sahabat, para tabiin tidak pernah ada riwayat yang menunjukkan mereka itu mengusap-ngusap badannya Abu Bakar dan Omar. Enggak ada. Enggak ada yang seperti ini. Tetapi bagaimana dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menyebutkan tentang bahwa seorang muslim itu Allah anugerahi keberkahan padanya. Setiap muslim Allah anugerahi keberkahan padanya. Keberkahan ini bukan keberkahan zatiah. Tapi keberkahan yang dimaksud di sini adalah kembalinya kepada keimanan, ilmu, dakwah, amal. Setiap muslim asal sah keislamannya pasti ada bagian dari keberkahan yang Allah nugerahkan padanya minimalnya keberkahan dia memiliki aslul tauhid, aslul iman yang menyebabkan keimanannya sah itu kebaikan yang banyak dan akan kalau itu dijaga terus sampai meninggal dunia akan tetap terus manfaatnya minimal dia dijamin hasil akhirnya tempat akhirnya nanti surga walaupun misalnya masuk ke neraka tapi sementara itu pengaruh keberkahan apa yang Allah anugerahkan pada setiap muslim. Adapun tabarruk yang terlarang tabarruk yang tidak ada dalil syar'i-nya atau tidak mengikuti tuntunan syariat atau kalau mau ditambahkan ya apa ee tidak terpenuhi sebab kodari yang halal sehingga yang diambil adalah yang haram dan itu juga macam-macam kalau itu sih kreasinya syaiton dan para ahli klinik dan yang semisal itu macam-macam bisa bentuknya perkataan dan perbuatan seperti salawat dan zikir yang bid'ah Hmm. juga demikian tabarok dengan tempat seperti etikaf tapi di kuburan. Enggak hmm. benar yang seperti ini atau mengelus-ngelus dinding Ka'bah. Tabarok dengan waktu seperti menghidupkan malam nisfu saban. Sa nisfu saban sa ini enggak benar, ada dalilnya. Tabarok dengan makanan dan minuman seperti rebutan minuman sisa Pak Yai atau kemudian e, berebut e, air mandi jenazahnya Pak Yai biar umurnya seperti Pak Yai beliau meninggal 99 tahun umurnya saya pengin berumur kayak Pak Yai sehingga air yang sudah bercampur sabun dan daun bidara itu yang sudah putek itu dibuat apa rebutan. Saya pernah mendapatkan ini. Dibuat rebutan. Enggak tahu keyakinannya apa yang jelas. Eh, eh karena banyak ya bukan rebutan tapi pada apa? Pada ngambil. Orang-orang itu. Ini salah yang seperti ini. <tuh> Acara-acara apapun juga ini diperhatikan. Walaupun itu kerisnya raja, walaupun itu apa e, blangkonnya raja atau mahkotanya raja, kemudian atau uang bahkan dilempar kemudian pada rebutan misalnya. Nah ini hati-hati yang seperti ini tabarok dengan benda-benda seperti mengambil tanah Karbala berebut kotoran Kiai Selamet dan yang lainnya Nah kerbau namakan Kiai Selamet dibuat rebutan ini kalau sudah kayak gitu sulit untuk usnudon Oh mungkin untuk pupuk sulit deh, seperti itu sulit kita khusus karena acara ritualnya saja sudah mungkin ada kembangnya mungkin ada apa namanya mantra-mantranya mungkin kemudian kok untuk pupuk tanaman sulit yang seperti ini <tuh> tabaruk dengan peninggalan orang-orang soleh ini juga ada cerita yang apa ada cerita yang uh, unik saking bodohnya ya itu dilelang mungkin karena ngalap berkahnya yang tinggi ini semangat ngalap berkahnya yang tidak dasari ilmu syarih. sehingga saya kisahnya itu uh, ada dijual uh, sepedahnya Umar bin Khattab teknologi, <laughs> sepeda itu kapan munculnya ya, ini saking bodohnya ini rebutan, apa? harganya sekian mahal waktu itu, saya lupa harganya, mahal waktu itu, Masya Allah, ini jadi maka dari itu uh, perlu kehati-hatian. <tuh> Baik, langsung saja kita pada <coughs> Dalil, dalilnya ada dua surat An-Najm ayat 19 sampai 23 kelompok dalilnya maksudnya kemudian hadis al-Waqid al-Laythi. yang dilihatkan oleh At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Arnaout. Baik satu persatu kita pelajari untuk uh, dalil yang pertama surat An-Najm ayat 19 sampai 23 sudah saya tulis dengan judul artikel surat An-Najm 19 sampai 23 memberantas segala berkah syirik. Allah Ta'ala berfirman afaraitumullata wal'uzza maka apakah patut kalian hai orang-orang musyrik menganggap al-lata dan al-uzza wa manata thalithat al-ukhra dan manah yang ketiga yaitu yang terakhir maksudnya lagi hina sebagai anak perempuan Allah Alaikumud zakaru walahul untha apakah patut untuk kalian anak-anak laki-laki dan untuk Allah anak-anak perempuan tilka idzam qismatul wiza yang demikian itu tentulah satu pembagian yang tidak adil sampai ayat yang ke-23 in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukumma anzalallahu sultan itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian mengadakannya Allah tidak menurunkan satu keterangan pun untuk menyembahnya Iyyattabi'una illadz-dzanna wama tahwal anfus Iyyattabi'una illadz-dzanna wama tahwal anfus Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka itu terjemahan iya tapi una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad jaa'ahum mir rabbihimul huda dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka jadi kandungan umum beberapa ayat ini adalah terdapat penetapan tauhid di hati kaum mu'minin sekaligus bantahan terhadap kesyirikan kaum musyrikin Allah membantah kaum musyrikin, para penyembah ber berhala dan patung. Yang mana di antara berhala dan patung yang mereka akunkan serta masyhur di kalangan bangsa Arab ketika itu adalah al-lata, al uzza dan manah. Jadi konteksnya pada ayat ini, beberapa ayat ini adalah Allah membantah kaum musyrikin, para penyembah berhala dan patung. Yang mana di antara berhala dan patung Yang paling mereka agungkan serta masyhur di kalangan bangsa Arab ketika itu Adalah Allah Ta'ala Uzza Dan mana Mungkin sama Di sebagian negara-negara yang lain Juga demikian Adapun nama-nama Sesembahan selain Allah Nama patung atau nama Yang lainnya itu ya Itu kreasinya Orang-orang Yang suka perkalian suka sesuatu khurafat, suka yang seperti itu. Namanya itu enggak ada kaedahnya. Mau dinamakan kerbau sebagai kerbau sebagai kiai selamatkah? Yang menamakan itu enggak ada kaedahnya. Tapi yang jelas tipu daya setan itu diantaranya adalah menamai sesuatu yang batal dengan nama yang indah. Agar orang terkecoh tenaga dalam yang syirik dinamai dengan olahraga penafasan misalnya atau ini dan itu atau dan seterusnya, pokoknya yang ilmiah adalah lihat bagaimana hakikatnya cek ada kesyirikannya enggak dalam ucapan, perbuatan ataupun keyakinan karena kesyirikan itu mencakup zahir dan batin, cek keyakinanmu kayak apa, cek mantra-mantra e, yang kamu ucapkan apa cek Perbuatanmu bagaimana, syarat-syarat apa yang diharuskan oleh perguruan tersebut atau yang diharuskan oleh paranormal tersebut. Atau, Nah itu yang kita teliti, nama jangan terkecoh dengan nama, lihat hakikatnya. Jadi maksud dari ayat ini adalah kabarkan kepadaku tentang berhala dan patung ini apakah sembahan-sembahan tersebut sanggup memberi manfaat atau menimpakan mudharat apakah sembahan-sembahan tersebut bisa menyelamatkanmu dari segala bisa menyelamatkan kalian dari segala mara bahaya apakah sembahan-sembahan itu sanggup memberi rezeki kepada kalian itu maksud ayat, ayat apa, uh, maksud uh, di dalam ayat tersebut kaum musyrikin tidak mampu menjawabnya karena memang terbukti bahwa sembahan-sembahan tersebut tidak sanggup berbuat apa-apa dan tidak mampu menolong kaum musyrikin di berbagai kancah peperangan perang badar dan selainnya bisakah Allah ta'al'uza mana itu membela mereka enggak bisa sehingga alasan mereka dalam menyembah berhala dan patung tersebut agar mendapatkan manfaat atau terhindar bahaya, maka ini merupakan perkara yang tertolak, yang batil. Berdasarkan bantahan yang terkandung dalam ayat tersebut. Ini. Sekarang kita mengenal, kaitannya dengan ngalah berkah apa kalau gitu, maka kita perlu mengenal siapa Allah, apa itu al-lata atau siapa al atau apa itu al-lata tepatnya, apa itu al-uzza, apa itu mana. afara itu lata wal-uzza itu cara, itu tafsir, ada dua tafsiran ulama, pertama Tanpa mentasjidkan huruf ta Alata al Bukan alata al Taknya tidak ada tasjidnya Dan bacaan tanpa tasjid ini Bacaan jumhur atau mayoritas ulama Alata al tanpa tasjid itu Batu besar halus Berwarna putih dan terukir Jadi alat al hakikatnya adalah sebuah patung di darah ta'if milik Bani Thaqif. Kau musyrikin dahulu mencari ke keberkahan darinya. Nah di korelasinya di sini. Meminta pemenuhan hajat mereka kepadanya dan minta kepadanya agar terangkat musibah yang menimpa kepada mereka. Sehingga hakikat alat al adalah batu atau patung yang dikeramatkan dan dicari keberkahannya. oleh karena itu hakikat kesyirikan para penyembah Allah ta'ala adalah ngalap berkah kepada batu-batu yang dikeramat kepada batu yang dikeramatkan itu korelasinya di situ dengan demikian barang siapa di zaman ini yang bertabaruk dengan batu maka kekafiran nya mencontoh kamu syirikin zaman dahulu ketika tabaruk dengan alatah. Ta. Korelasinya di situ. Dan sama-sama dibantah dengan ayat tersebut. Perbuatannya orang sekarang itu sama-sama dibantah dengan ayat tersebut. Mereka menamai batu yang dikeramatkan tersebut dengan Allata, mengapa? Karena mengambil dari al-ilah dengan anggapan bahwa Allata memang sesembahan yang layak untuk dimintai barokah, maslahat dan keselamatan. Ini berarti kesyirikan dalam al-uluhiyah ini. Kemudian kalau tafsiran yang kedua Allat ta dengan tak tasydid dari Latta Yaluttu. Apa artinya? Ini tafsir ini bacaan dengan tasydid ini bacaan Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid. Mujahid adalah pakar tafsir di kalangan tabiin di kalangan tabiin dan selain dan selainnya. Pada asalnya Allat itu orang yang soleh yang dahulu membuat adonan atau makanan dari tepung untuk memberi makanan jemaah haji sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu ketika beliau meninggal dunia kaum musyrikin berdiam diri di kuburannya dan mencari berkah darinya sebagaimana peristiwa ter yang terjadi di kaum Nabi Nuh tatkala mereka bersikap berlebihan terhadap orang-orang soleh dengan demikian hakikat alat Lata dengan tajdid adalah kuburan yang dikeramatkan dan dicari keberkahannya Sehingga kekat kesyirikan para penyembah Lata adalah ngalap berkah kepada kuburan yang dikeramatkan Maka barang siapa di antara orang sekarang yang suka ziarah kubur para wali dengan ngalap berkah kepada kuburan Ini nyontoh mereka itu yang langsung ditekur dibantah dalam ayat tersebut ngeri bukan bukan kita kekatnya yang membantah Allah langsung bantah dalam ayat tersebut walaupun dinamai dengan wisata, religius dan seterusnya jadi gak boleh ngusap-ngusap pusara -ngusap diusapkan ke tubuhnya yang sakit atau kemudian ngambil tanah uburan wali ini wali itu untuk dibawa pulang sebagai cimat. Apakah Al-Uzza? Al-Uzza adalah sebuah pohon yang berada antara kota Mekah dan At taif Kemudian dibangun rumah padanya dan ada seorang dukun perempuan yang menjadi penunggunya. Mungkin bahasa kita di sini Singbawureqso. Ia menghadirkan jin sehingga manusia tertipu dengan kekeramatan pohon tertipu dengan dalam tanda petik kekeramatan menurut anggapan mereka kekeramatan pohon tersebut semua itu dilakukan dalam rangka menyesatkan manusia dan dahulu kaum musyrikin Quraisy dan Mekah menyembah pohon yang dikeramatkan tersebut yang hakikatnya adalah menyembah setan atau jin yang dihadirkan oleh dukun perempuan tersebut setan itulah yang terkadang berbicara Bukan pohonnya bisa bicara Jadi kadang kita Kok primitif sekali ya Pikirannya pohon kok disembah-sembah Bisa apa pohon itu Ternyata mereka itu punya keyakinan Di pohon itu menitis Ruhnya ini dan itu gitu. Jadi bukan pohonnya sebagai benda mati Ini pohon plus Pohon spesial Pohon keramat Karena ada ruh yang menitis, batu kok disembah sih? Batu kayak gini sih di rumah dibuang buat keset misalnya. Ini bukan sembarang batu. Tuh bisa gerak-gerak kan? Padahal ada gempa barusan di Lombok misalnya. Nah ini, Insyaallah rahimani warahmatullah. Semoga Allah Taala menolong saudara-saudara kita yang ketimba musibah. Allahumma amin. Mereka menamai pohon yang dikeramatkan tersebut dengan Al-Uzza. Karena mengambil dari Al-Aziz. Dan ini hakikatnya penyelewengan terhadap nama Allah. Kurang ajar sekali nih sembahan selain Allah diambil dari di, apa? Di, eh, <kuh> dari nama Allah. Dengan demikian hakikat Al-Uzah adalah pohon yang dikeramatkan dan dicari berkahnya. Oleh karena itu hakikat kesyirikan para penyembah Al-Uzah adalah ngalap berkah kepada pohon yang dikeramatkan. Barang siapa di antara orang-orang sekarang kemudian menjadikan pohon beringin di perempatan jalan, dikasih apa, kain kotak-kotak, dikasih bunga-bunga, dikasih makanan ini dan itu, kemudian di ngalap berkahi, Sebagaimana mereka kamu syirikkan dahulu, maka ini sudah ditegur sebetulnya dalam ayat tersebut. mana? Mana itu batu besar? Patung yang dikeramatkan yang berada di antara kota Mekah dan Madinah. Dahulu suku Khuza'ah, Aus, suku Khuza'ah, Aus dan Khazraj mengagungkan batu besar tersebut. Mereka berihram untuk haji dan umrah di tempat patung tersebut. Masyaallah. Penamaannya diambil dari nama Allah Al-Mannan. Ini penyelewengan lagi ini. Pelecehan terhadap Allah. Dengan demikian hakikat mana adalah batu patung atau patung yang dikeramatkan dan dicari berkahnya. Sedangkan itu hakikat kesyirikan para penyembah mana adalah ngalap berkah kepada patung atau batu yang dikeramatkan. Sehingga kesimpulan, kesimpulan akhirnya Barang siapa yang bertabaruk Nala berkah kepada kuburan yang dikeramatkan Maka perbuatannya seperti Atau mencontoh perbuatan orang yang tabaruk Dengan alata al Dengan tajdid Barang siapa yang bertabaruk Nala berkah kepada pohon yang dikeramatkan Maka perbuatannya mencontoh perbuatan orang yang tabaruk Dengan aluzza. Barang siapa yang bertabaruk ngalah berkah kepada batu yang dikeramatkan atau patung, kan patung itu biasanya dari batu, atau banyak yang dari batu maksudnya. Maka perbuatannya seperti perbuatan atau mencontoh maksudnya, mencontoh perbuatan orang yang bertabaruk dengan orang yang bertabaruk kepada mana. Dan ini sudah dibantah oleh Allah Ta'ala di dalam, Beberapa firmannya tadi. Afaroh itu mulla tawal azza huwa mana tathalithat al oqro. Itu, masya Allah. al -Qurdu, al bi-rahmallahu ta'ala dalam kitab tafsirnya menyatakan dalam ayat ini sesungguhnya terdapat pola kalimat yang menyimpan kata-kata yang tidak disebutkan. Kata-kata tersebut ditunjukkan dari konteks pembicaraan yaitu Terangkanlah kepadaku tentang berhala dan patung ini apakah sesembahan-sembahan ini sanggup memberi manfaat atau menimpakan mudarat bahaya hingga mereka pun dianggap sebagai sekutu-sekutu Allah. Itu kan pertanyaan untuk mengingkari itu. Perbuatan ngala berkah yang syirik yang dilakukan oleh musyrikin kepada Lata, Wal'a dan Manah. An Abi Waqid Al-Layzi Dalil yang kedua Dari Abu Waqid al Qal Berkata keluar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hunain ke hunain Wa nahnu hudathau ahdin bi Dan kami Adalah Dan kami ketika itu adalah Hudathau ahdin bi kufrin Baru saja keluar Dari Masa kekufuran Jadi baru Masuk Islam walil musyrikina sidrotun dan ketika itu kaum musyrikin memiliki satu pohon satu pohon bidara yakufu na'indaha mereka beriktikaf bahasa kitanya semedi bertapa. Mereka beriktif indah di sisinya, di sisi pohon bidara tersebut. Wa yanutuna biha dan mereka menggantungkan kepadanya aslihatahum. Senjata-senjata mereka. Yuqalu laha dhatun wad Pohon bidara tempat gantungan senjata tadi disebut dengan nama Zatu Anwata. Famarorna bishidrotin maka suatu saat kami pun melewati sebuah pohon bidara. Fakulnaya Rasulullah maka kami pun berkata. Wahai utusan Allah, ijalana datu anwatin kami lahum datu anwatin. Buatkan untuk kami atau maksudnya pilihkan untuk kami datu anwat. Buatkan untuk kami atau pilihkan untuk kami pohon tempat pohon dhatu anwad kamalahum dhatu anwad sebagaimana mereka kaum musyrikin punya pohon tempat gantungan senjata faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahu Akbar beliau bertakbir. Karena menilai itu sebuah bahaya yang besar, permintaan itu adalah bahaya yang besar. Dan dalam rangka mengagungkan Allah Ta'ala, bahwa Allah maha agung, tidak pantas seseorang melakukan kesyirikan sebagaimana kesyirikannya kaum, Musyrikin dengan membuat uh, gantungan dari pohon gantungan senjata dari pohon mengalah berkah kemudian Innah Sunan ini sesungguhnya adalah tradisi mereka Kultum Kalian sesungguhnya telah mengatakan atau mengucapkan, kalian sesungguhnya telah mengucapkan wallati nafsi biyadihi demi yang jiwaku ada di tangannya. Hati-hati menerjemahkan wallati nafsi biyadihi bukan demi jiwaku. Kalau demi jiwaku syirik, karena bersumpah dengan selain Allah. Jiwaku kan makhluk berarti. Tidak boleh bersumpah dengan Nama makhluk, menyebut makhluk tidak boleh. Ini maksudnya adalah Allah yang jiwa Rasulullah SAW ada di tangannya. Bersumpah dengan menyebut Allah di sini. Kama qalat jadi walla dinafsi biadi dan saya ulangi demi yang jiwaku berada di tangannya saya ulangi demi yang jiwaku ada di tangannya kama qalat, ucapanmu itu seperti apa yang diucapkan oleh Banu Israel li Musa kepada Nabi Musa alaihissalam ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam ij'allana ilah <tuh> kamalahum alihah qala innakum qawmun tajhalun buat buatkan untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Qal -Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui. La tarkabunna sanana mangana qablakum. Sungguh benar-benar engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian hadis ini diirwatkan oleh Tirmidhi dan Sahih dan demikian tadi kurang lebihnya artinya ada dua pendapat Ulama dalam Memahami Penyerupaan Ucapan para sahabat Sebagian sahabat Rasulullah SAW Yang meminta Dibuatkan Zatu Anwad tadi Dengan diserupakan dengan ucapannya Bani Israel Kepada Nabi Musa AS. Ada Dua Pendapat yang berbeda Yang nanti kita kuatkan salah satunya Insya Allah Ta'ala yang akan saya sebutkan pendapat yang terkuat maksudnya di antara keduanya. Karena coba perhatikan di sini dalam teks hadis yang tertulis di sini, kul kalian mengatakan, kemudian setelah sumpah, kama kolat sebagaimana ucapan yang diucapkan oleh bani Israel. Li Musa kepada Nabi Musa alaihi Apa ucapannya? Ij'al lana ilahan alihah. Buatkan untuk kami tuhan-tuhan sebagaimana mereka memiliki tuhan-tuhan. Buatkanlah untuk kami sembahan-sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan. Kalimat ya penyerupaan dengan kalimat ini ini pertanyaannya para sahabat sebagian sahabat yang baru masuk Islam tadi yang meminta untuk dibuatkan Datu Anwar apakah sudah masuk dalam syirik besar atau syirik kecil karena diserupakan dengan permintaan membuatkan tuhan-tuhan sesembahan sesembahan Walaupun dari satu sisi mereka ini apa Mereka ini yang meminta dibuatkan tatu anwad Adalah orang-orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam Sehingga sangat wajar sekali kalau sebagian permasalahan kesyirikan mereka tidak mengetahuinya ketika itu terbukti mereka kira itu sah-sah saja meminta pohon untuk yang semisal eh, yang dipakai oleh kaum syrikin sebagai tam, eh, ngala berkah tempat menggantung apa eh, senjata sebelum kita lanjutkan kepada jenis kesyirikan nya apa? Mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dengan pohon po, dengan pohon zatuan wad itu. Apa kesyirikannya? Bahwasanya kaum musyrikin mereka itu terjatuh dalam kesyirikan akbar karena keyakinan mereka, karena keyakinan dan perbuatan mereka terhadap pohon Zatu Anwat tempat gantungan senjata itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka mengagungkan pohon itu. Dan yang kedua, mereka beriktikaf, yaitu menetap di sebuah tempat, semedi e, bertapa dalam bentuk mengagungkan pohon itu dan mendekatkan diri kepada pohon itu. Dan yang ketiga, mereka menggantungkan senjata ke pohon tadi, dalam rangka ngalap berkah supaya senjatanya lebih tajam dan penggunanya akan beruntung mungkin kalau peperangan selamat, menangan dan seterusnya jadi apa yang dilakukan oleh mereka itu syirik besar sedangkan di dalam Hadist ini disebutkan permintaan sebagian sahabat yang baru masuk Islam tadi, iz Allahna dhatu anwatin kama Allahum dhatu anwat buatkan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Nah, apakah ini syirik besar atau syirik kecil? Kita melihat perbuatannya, berusaha memahami hukum perbuatannya. Adapun orangnya sudah saya sampaikan kalau menghukumi orang harus terpenuhi syarat dan hilang penghalang-penghalangnya di antara penghalang untuk dikafirkan adalah tidak tahu tidak tahu, apalagi orang baru masuk Islam bayangkan seseorang yang puluhan tahun hmm, misalnya dia berada dalam kekufuran kesyirikan, masuk Islam hari ini misalnya, atau baru sepekan apa ya khatam usul, kita putauhid, kasus subhat sulit kita yang sudah apa kita dari lahir muslim sampai sekarang mungkin baru sebagian diantara kita baru faham ini baru faham itu baru khatam kitab ini dan itu nah ini khawani filahrahmani warahmatullah pendapat yang pertama bahwa yang diminta oleh sebagian sahabat radiyallahu anhum tersebut adalah syirik kecil Mengapa demikian karena mereka diantara yang menyatakan uh, syirik kecil ini alasannya <kuh> karena perbuatan yang seperti itu difonis syirik dalam dalil dan sebagai sarana yang mengantarkan kepada syirik besar. Nala berkah yang seperti itu yang nanti akan saya jelaskan bagaimana yang eh, dimaksud atau bagaimana yang eh, dimaksud oleh sebagian sahabat tadi permintaan sahabat itu maksudnya bagaimana? apakah persis dengan orang-orang kafir tadi musyrikin ketika membuat datu anwat atau ada sisi bedanya. <tuh> sebagian kelompok ulama yang lain menyatakan bahwasanya yang diminta oleh sebagian sahabat itu syirik besar, namun mereka tidak difonis kafir karena ketidaktahuan mereka yang baru masuk Islam itu dan karena belum melakukan apa yang mereka minta. Jadi saya ulangi karena mereka baru masuk Islam. Itu yang alasan yang satu itu saja sudah cukup. Oleh karena itu buktinya apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk memperbarui keislamannya, keislaman mereka. Ini bukti bahwasanya orangnya tidak difonis kafir. Rasul-rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk bersahadat kembali atau tidak memerintahkan mereka untuk memperbarui keislamannya, keislaman mereka. Cuman perbuatannya syirik akbar begitu. Sebagian ulama memahaminya. Yang terkuat wallahu taala a'lam bisohab bahwa yang dilakukan oleh mereka ini itu bukan syirik akbar seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap zatu anwad tadi. Mereka ini yang yang bukan yang dilakukan yang diminta, afwan. Maaf, yang diminta. Yang diminta karena mereka belum melakukan, cuma minta. Yang diminta oleh mereka ini bukan syirik akbar yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap zatu anwad pohon zatu anwad tadi tapi yang diminta oleh mereka itu yaitu pohon untuk gantungkan senjata dan minta keberkahannya kepada Allah beda dengan minta keberkahannya kepada pohon tadi minta kemenangan dalam peperangan pada pohon tadi, minta keberuntungan menggunakan pedang pada pohon tadi beda Seperti maqe jimat gelang itu ini sebab saja yang menyelamatkan saya Allah. Tapi sebab ini sebab palsu, hatinya tergantung padanya, ya syirik kecil itu. Ini enggak bisa apa-apa gelang ini, cuman untuk bisa dapat keselamatan dari Allah, syaratnya pakai gelang itu di tangan, gitu. Bukan dia yang menyelamatkan, gitu. Bukan pohon itu yang menyebabkan saya beruntung, tapi Allah yang memberkahi, yang memberikan keberkahan kepada saya dan memberikan kemenangan. Cuman, cuman caranya salah, yaitu dengan cara memilih pohon tertentu, kemudian menggantungkan senjata perang badannya, mungkin itu maksudnya senjata perang. Wallahu a'lam ya, seperti itu. sekarang kalau muncul pertanyaan loh itu kan disamakan dengan ucapan meminta apa sesembahan sesembahan loh minta sembahan itu serik besar apa serik kecil ya jelas kalau minta sembahan dibuatkan patung-patung untuk disembah atau sembahan-sembahan atau tuhan-tuhan selain Allah itu apa serik besar Terus gimana? Kan ini diserupakan. Kama, sebagaimana diserupakan? Jawabannya serupa tapi tak sama. Kita ada pepatah seperti itu. Bahwa namanya diserupakan itu tidak mengharuskan serupa dari segala sisi. Saya ulangi. Namanya diserupakan itu tidak mengharuskan sama dari segala sisi. Maka dari itu kalimatnya yang tepat diserupakan kan disamakan. Kalimat yang mungkin lebih tepat setidaknya dikatakan diserupakan. Ada sisi samanya tapi ada sisi bedanya. Dan memang bahasa dalil seperti itu. Contoh misalnya dalam dalil lainnya, dalil yang diriwayatkan oleh uh, Ibnu Majah. Uh, dan si Al-Albani menyebutkan di dalam silsilah sahihah hadis ini has, uh, hasil akhirnya adalah hasan atau sahih kalau dikumpulkan jalan-jalannya. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mudminul khamri ka'abidi watsan." Pecandu khomer minuman keras memabukkan maksudnya diserupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti penyembah berhala. Tuh. Penyembah berhala apa? syirik besar. Kalau ada orang yang nenggak minuman keras, oh kafir kamu, enggak. Karena ini ada maksudnya. Penyerupaan ini ada maksudnya. Bahwasanya maksudnya orang yang sudah kecanduan minum minuman keras itu hampir-hampir sulit, yaitu hampir-hampir tidak bisa, saya ulangi, sangat sulit sekali meninggalkan minuman-minuman keras, sebagaimana penyembah patung sangat sulit sekali, penyembah berhala sangat sulit sekali meninggalkan penyembahan berhala mereka. Begitu maksudnya, jadi kesamaannya di satu sisi bukan sama totalitas itu bahasa dalil perlu difahami penjelasannya atas seperti hadis yang dikerjakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tarauna rabbakum ayanan kama taruna alqamar lailatal badri kalian akan melihat rob kalian dengan mata kalian sendiri sebagaimana kalian saya ulangi dengan mata kalian langsung sebagaimana kalian melihat bulan di malam lalatul qadar oh berarti kamu syirik akbar menyamakan Allah dengan bulan bukan bukan ini berarti menyamakan dari segala sisi ini yang disamakan bukan penyamaannya bukan bulan disamakan dengan Allah bukan, tapi kejelasan dalam melihat ya. sebagaimana kita melihat bulan tidak berdesak-desakan dan tidak ada penghalang enggak harus kumpul di satu tempat baru bisa melihat bulan, orang bisa di masing-masing tempat bisa melihat bulan dan enggak harus berdesak-desakan sehingga mendolimi orang lain, menggeser mensikut dan seterusnya seperti itulah Anda nanti kalau ditakdirkan dapat rezeki bisa melihat Allah dengan jelas tanpa berdesak-desakan tanpa mendalimi orang lain menutupi orang lain dari pengli menutupi penglihatan orang lain bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita mendapatkan anugerah itu Allahumma Amin. Jadi seperti itu. Keserupaannya kalau begitu dalam hadis ini sama-sama ada ketergantungan apa hati. Cuman yang satu syirik kecil, yang satu syirik akbar, gitu. Yang diminta oleh sebagian sahabat yang baru masuk Islam syirik kecil. Yang dilakukan oleh kamu syirikin terhadap datu anwat syirik besar. Ketergantungan hatinya totalitas. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa tabarruk dengan pohon itu syirik. Dan dapat diambil faedah juga bahwasanya sebab penyembahan selain Allah itu adalah dia mengagungkan. Nah, sebab penyembahan patung atau yang sejenisnya pohon, itu karena orang yang menyembahnya itu mengagungkannya dan dia berdiam diri di situ hmm. <tuh> serta <tuh> ngalah berkah sehingga sampai kemudian disembah karena bisa jadi ngalah berkahnya masih syirik, kecil, bisa jadi awalnya cuman sekedar rutin nyambangi tempat itu, diam di situ, zikrullah misalnya baca Al-Quran kok terasa khusuk terasa khusuk akhirnya kok tahu-tahu dari pohon itu bunyi suara padahal jin seperti kisah dukun perempuan tadi akhirnya menyembahnya wali'adubillah kemudian terakhir bahwa orang yang baru berpindah dari sebuah kebatilan apalagi kebatilan itu diyakini lama keyakinan keluarganya itu lama sekali budaya setempat budaya kesyirikan setempat sudah dari kakek moyangnya dahulu turun temurun maka walaupun dia sudah ngaji itu sangat memungkinkan masih ada sisa-sisa dari kebiasaan itu yang masih tersisa dalam hatinya mungkin dari kecil sudah dibilangi kalau eh, diantara penduduk Jogja itu ada yang punya keyakinan kalau di pantai itu kemudian pakai eh, pantangan pakai eh, kaos yang berwarna apa kuning apa-apa itu hijau atau apa nah, itu pantangan tapi sudah ngaji jadi tahu Oh itu enggak benar eh, sudah ngaji bahkan khatab kitab ini kitab itu suatu saat eh, piknik ke, eh. diajak teman-teman pengajiannya piknik ke eh. pantai yang sepi enggak ada wanitanya yang terbuka auratnya, eh masih juga bulu kuduk berdiri misalnya karena eh, dia lupa kalau pakai pakaian warna yang katanya terlarang itu Nah, yang seperti ini memungkinkan, memungkinkan yang seperti ini. Maka berusaha apa? Memeranginya. Berusaha berdoa terus. Jangan tinggalkan berdoa. Dan jangan bersandar kepada eh, hebatnya kemampuan baca kitab kita, tapi bersandarlah kepada Allah yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala adapun kita sekedar apa kita sekedar usaha yang mengeluarkan dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid itu hakikatnya adalah Allah maka janganlah bersandar kepada komunitas sunnah, janganlah bersandar kepada Ustadz Sunnah janganlah bersandar kepada kitab-kitab yang sudah dikhatamkan tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan surat Ibrahim ayat 1 berikut ini. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaikal tukhrijan nasa zulumati ilan nuri biizni rabbihim. Di sini disebutkan bahwa Al-Quran ini kalau kita pelajari, kalau kita amalkan ini akan menyebabkan kita keluar dari, akan saya ulangi, akan menyebabkan seseorang yang pelajari dan mengamalkannya keluar dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya-cahaya dengan izin rob mereka dengan izin rob mereka Inti faidahnya Ayat tersebut seperti itu Keluar dari kegelapan kejailan Kepada cahaya ilmu syari Kalau diizinkan oleh Allah Keluar dari kegelapan syirik Kepada cahaya Tauhid Kalau diizinkan oleh Allah Keluar dari kegelapan akhlak yang buruk Kepada cahaya akhlak yang baik Kalau diizinkan oleh Allah kita sekedar usaha saja, usaha mendidik anak berakhlak baik, tapi keputusannya ada pada Allah. Kita juga demikian, berusaha untuk keluar dari kegelapan-kegelapan masa lalu kita. Salatnya enggak benar, enggak sesuai dengan sunnah. Kita belajar fikih tentang tata cara salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun hasilnya apakah kita, apakah seseorang yang sudah belajar sunnah tersebut akan mengamalkannya itu kita bersandarnya kepada Allah hati kita, bersandar kepada Allah biizni robihim dengan izin rob mereka maka daurah kita ini hanya sekedar sebab saja masuk dalam hukum sebab bahwa penyebab sang penyebab berpengaruhnya dari sebuah sebab sang pencipta dari sebuah sebab adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lainnya tidak mampu maka bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi ada orang yang ilmunya tidak setinggi kita ilmu tauhidnya tapi Allah takdirkan dia selamat Dari berbagai macam kesyirikan Bisa jadi Padahal dia gak banyak paham Tapi Allah Tahu dia sudah berusaha Untuk mencari kebenaran Namun mungkin dia Keadaannya sulit Mungkin dia Profesinya sulit Untuk mendapatkan Kerja di sebuah daerah yang sulit Untuk mendapatkan tempat-tempat kajian seperti ini di pelosok-pelosok kampung Di pedalaman dan seterusnya Tapi Allah tahu Hati orang tersebut Benar-benar dia berusaha mencari kebenaran Cinta ngaji Cinta Cuman dia dapatnya Ustadz-ustadz yang mengajak kepada Kepitahan Allah mah tahu Orang yang seperti itu Demikian pula Allah mah tahu pada orang-orang yang ngaji sunnah siapa diantara mereka yang ikhlas hanya mencari rita Allah atau sebetulnya dia berada di komunitas pengajian itu dalam rangka untuk mencari keuntungan duniawi harta tahta wanita Jadi Allah mah tahu orang-orang yang seperti itu ini menyangkut dengan terkait dengan keberkahan hmm yang kita dapatkan dalam belajar ilmu syari, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang ilmunya banyak, tapi banyak yang dilanggar dari ilmunya. Tidak Allah berkai dengan keberkahan yang banyak. Maka cek keikhlasannya dalam beribadah, mempelajari ilmu syari. Cek tata, tata caranya di dalam beribadah menuntut ilmu syar'i Apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu walaikumsalam atau tidak ya. dengan demikian selesai bab yang ke berapa e, 9 ini tinggal 10-11 e, kalau 10-11 ini selesai Alhamdulillah e, hari ini bisa tercapai rekor lima bab karena bab e, yang pagi hari awal tadi adalah bab yang ke-8, bab e, yang ke-7 ya, bab yang ke-7, 7, 8, 9, 10, 11, mestinya targetnya tiap e, apa, e, pertemuan empat bab, kalau ini berhasil 5 bab, Masya Allah <tuh> bisa tercapai targetnya nanti bab ke-23 terakhir Insya Allah.